artis dari kota dingin Malang sudah cantik bae lagi. Tentu ada PT Kayu Manis, ada Ramayana, juga ada design shooting. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Devi Aldiva Ju robo ada dua kayu manis pasukan kuning masuk barikade eh pasukan kuning weh pasukan kuning mundur pasukan kuning yang di dalam tolong-tolong itu ya tarik